Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 16 hingga 44 Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah Yaitu Ratu Balkis dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin Manusia dan burung Lalu mereka berbaris dengan tertib Pada suatu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya Namun tidak ada yang menyadari Kecuali Nabi Sulaiman Wahai semut-semut Cepatlah kalian masuk ke sarang Agar kalian tidak terijak oleh Raja Sulaiman Dan ayo cepat lari Ya, mendengar seruan ratu semut kepada anak buahnya Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang sebelum melanjutkan perjalanan Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu per satu. ketika sampai di bangsa burung Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang Mengapa aku tidak melihat Hut-Hut? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman Sebenarnya tadi Hut-Hut terbang bersama kita Namun sekarang dia menghilang entah kemana Kemana perginya Hut-Hut? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal Akan aku hukum dia nanti Untungnya tak lama kemudian Burung Hut-Hut datang Dari mana saja kau Hut-Hut? Maafkan hamba Karena pergi tanpa izin Wahai Raja Sulaiman Namun sebelum menghukumku Sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini Perihal apa itu wahai Hudhud? -hud? Jadi sebenarnya di tengah perjalanan tadi Hamba tertinggal dari rombongan Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Sabah Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan Namun sayangnya hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung hut-hut kemudian beliau menulis sebuah surat kalau begitu aku ingin kau melakukan satu hal pergilah ke negeri sabak dan bawalah surat ini jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan sabak lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan aku tunggu laporan darimu di sana. siap laksanakan perintah terbanglah burung hut-hut ke negeri sabak dengan membawa surat Nabi Sulaiman Sesampainya di kerajaan Sabah Burung hud-hud terbang ke dalam istana Dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balkis Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung hud-hud memberi hormat kepada ratu Ratu Balkis tercengang Melihat seekor burung yang sopan seperti hud-hud Hmm, sepertinya... Surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balkis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah menyembah matahari. Sebagai utusan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkan Allah atas perilaku kalian Atau aku akan menundukkan kerajaan Sabah Selesai membaca surat itu Ratu Balkis mengumpulkan para penasehat kerajaannya Wahai para penasehatku Aku mendapatkan surat dari Raja bernama Sulaiman Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman Kepada para penasehatnya Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memperangai Kerajaan Sabah. Namun jangan khawatir, wahai ratu, Pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, Beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah. apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasihat. Aku ada ide, besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya, siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya, para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis. Apabila dia dan rakyat sahabat tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan mengacurkan kalian. Ba Baik, wahai Raja Sulaiman, akan, akan kami sampaikan, sampaikan pesan kepada Ratu kami. Ratu kami. Kedua letusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung hut-hut mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hut-hut dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis kehadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, sehingga sana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau bergedip. Hah? Lakukanlah. Seketika itu juga, sehingga sana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah... Maha suci Allah Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat an naml ayat 40 Barang siapa yang bersyukur Maka sesungguhnya Dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri Dan barang siapa ingkar Maka sesungguhnya Tuhanku, Mahakaya, Mahamulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Hmm, iya. Ini sangat persis dengan yang aku miliki. Ah, tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasana aku masih ada pada tempatnya. Aha. Aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu Wahai Nabi Sulaiman Masuklah ke dalam istanaku wahai Ratu Ratu Balkis tak henti-hentinya Mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih Seperti kolam ikan di tempatnya berpijak Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya Wahai Ratu tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca. Ah, benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat solim. Maafkan hamba, mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu. Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini... Di antaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki Seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang gelap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat Wallahualam bisawab